Jos gandos untuk Anda Dan kembali untuk Pak Jenengan Kita nikmati satu persembahan bersama Compact Production Bersama Fuji Audio Untuk saudaraku pasukan goyang Kita goyang lagi coy Tasya yeah. Rusmana Adila Adila, Adila. Adila. Adila. Bersama Andi K D I